a ァビルア a ロティウムユキノウウァビルアヒロウァアティニアテンルフコロンピカアルアトウウウンアウアトファマカアムアタウアマアダポンサマ Balbahkan hatta hingga lakin akan tetapi b a l b a k a n hatta hingga lakin akan tetapi Itu semua huruf al-adfu dan artinya B artinya dengan huruf kolom satu bicari bidengankah seperti lila untuk i l a kepada ala diatas mindari fi didalam andari hatta sehingga p i t a w a d e m i Al akhirah bukan huruf pasti l a i n y a hum artinya mereka ウワウマウマウマウ m ウマウマウマウマウマウマウマ a マ i マウマ u マウマウマウマ a マ t マウマウマウマウ u ウ u ウ l ウ k ウマウ a ウマウマウマウ u m マウマウマウ lelaki。マ a Humahuna artinya dia i y a untuk wanita satu Huma untuk wanita dua Huna untuk mereka wanita Anta antumah artinya kamu Anta untuk lelaki satu Antumah untuk lelaki dua Antum untuk kalian lelaki Anti antum artinya kamu Anti untuk wanita satu Antum untuk wanita dua Antum untuk kalian wanita anak Artinya saya Nahnu Kami semua Cukup Itu saja d o m i r Dan artinya Yukinun Bukan huruf Pasti yang lainnya